Gak nah, bisnis, ada seorang teman saya yang saya dengar bahwa adiknya yang sudah pacaran lama, 4 tahun, 5 tahun, sudah tunangan, bahkan sudah segera menikah, bahkan sudah membuat surat undangan. Dan ketika hampir menikah, seminggu sebelum menikah, terjadi perpecahan, ternyata mereka putus dan tidak jadi menikah. Dan ketika saya tanya kepada sang adik dari teman saya ini, aduh kasihan, dan dia bilang pasan. Ini adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Karena sebenarnya sudah lama saya merasa tidak cocok. Cuma karena sudah jalan ya. Inersia kejadian ini berjalan terus. Saya tidak bisa memutuskan. Dan dia juga tidak bisa memutuskan. Tapi akhirnya ketika kita mau menikah pada titik akhir. Seminggu sebelum menikah. undangan -undang jadi sebarat segalanya ya. Dia bilang akhirnya kita putuskan. Tidak usah menikah saja. Karena memang sebenarnya kita ini tidak cocok. Ternyata ada seorang profesor meriset tentang orang yang batal menikah pada saat-saat terakhir, ya. Dan yang menarik adalah kalau orang itu ditanyakan, ya bagaimana kamu sudah putus ini? Dan jarang sekali yang menyesali perputusannya. Kebanyakan mereka bilang the best thing that ever happened to me, ya adalah the best thing that have, have, ever happened to me. Ini kejadian terbaik yang terjadi saya putus ini karena sebetulnya saya tidak suka, dan saya paksaan, ya. Tapi, tapi. Kalau hal kejadian ditanyakan kepada orang yang masih sedang pacaran, bagaimana kalau seandainya nanti seminggu sebelum kamu menikah, kalau ya, ternyata putus antara kamu dengan pacarmu, alasan apa pun, maka seorang perempuan biasanya menjawab that is the worst thing that can happen to me. Jadi itu adalah kejadian terburuk yang mungkin terjadi pada saya. Yang menarik adalah orang yang sama yang mengatakan bahwa ini adalah kejadian yang terburuk yang bisa terjadi pada saya ketika mengalaminya, setelah melewatinya, dia akan menganggap bahwa jadak buru-buru amat ah, kok memang saya tidak cocok dengan dia. Nah, pelajaran ini menunjukkan bahwa emosi kita ketika kita memprediksi ketakutan kita akan kemungkinan terjadi sesuatu tidak selalu benar. Karena mungkin saja itu hanya ketakutan kita. Yang bila mana benar-benar terjadi, bukan saya mengharapkan anda putus dengan pacar anda ya. Bahwa kadang-kadang kita terlalu berlebihan dalam menganggap bahwa ini adalah ketakutan terbesar kita. Karena sebenarnya bila hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita, kita masih akan dapat menikmati hidup ini dengan baik. Terima kasih mitra bisnis saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com.